Sunan Kalijago punya rumus yang pertama apa? Kalau ada adat yang sekiranya tidak cocok sama Islam, tapi susah diubah, yo diubah cuma pelan-pelan, tidak -pelan, kesusu dan tidak pakai kekerasan. Kalau pakai kekerasan, apalagi kesusu, hasilnya pasti kontraproduktif. Maunya orang tertarik. dan serius berislam bisa jadi dia malah lari. Tujuannya dakwah itu kan biar orang senang. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumus dakwahnya Sunan Kalijaga ini. Jadi, para wali itu punya dua kubu, tapi bukan kubu untuk musuhan, kubu strategi dakwah. Ada yang gaya Sunan Giri dan kawan-kawan, ada yang gaya Sunan Bonang, Sunan Kali Jogo dan kawan-kawan. Ini yang gaya Sunan Kali Jogo. Berhadapan dengan masyarakat Jawa yang kuat sekali memegangi tradisi. Beda nanti sama Barat ketika diserang oleh rasionalisme. Kalau orang timur kayak Jawa itu tradisi itu nomor satu. Jangan diotak adik. Kalau diotak adik orangnya bisa ngamuk. Itu gen kita itu. Maka Sunan Kali Jago punya rumus yang pertama apa. Kalau ada adat yang sekiranya tidak cocok sama Islam. Tapi susah diubah. Ya diubah cuma pelan-pelan. Tidak -pelan, kesusu. Dan tidak pakai kekerasan. kalau pakai kekerasan apalagi ke susu hasilnya pasti kontraproduktif maunya orang tertarik dan serius berislam bisa jadi dia malah lari tujuannya dakwah itu kan biar orang senang maka pelan-pelan jadi peksu apalagi dia mau dipentungi biar islamnya benar tidak bisa tidak ada orang yang habis dipentungi terus ikut ideologinya orang yang mentungi Yang ada dia ingin balas dendam, jadi, gayanya Sunan Kali ya pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Oke, nah, itu yang susah diubah, kalau ada yang mudah diubah, ya diubah, kan gitu, kalau gampang ya diubah saja, ndak apa-apa, misalnya, adat-adat yang tidak terlalu mengakar, kebiasaan-kebiasaan sepele, ya kalau mau diubah ya diubah aja tidak apa-apa kalau yang ini, tapi yang susah diubah jangan kesusu prinsipnya dua rumusnya tutwuri handayani dan tutwuri haniseni tutwuri handayani itu dari belakang diikuti dipengaruhi sedikit-sedikit ini kan Sebenarnya semboyan ini nanti dipakai oleh Taman Siswonya di Dewan Toros. Jadi, ikuti aja tradisi masyarakat, diubah sedikit-sedikit. Baru setelah itu, tuturi seni itu sedikit-sedikit diisi dengan ajaran Islam. Kalau ada orang, misalnya habis kematian, kok kumpul-kumpul ngobrol, gak jelas ya. Bisanya kalian pindah kos-kosan, ada orang, kalau ada bayi, terus ngumpul, ngobrol, ngerokok, nggak jelas ngobrol-ngalung itu, diikuti aja, jangan tiba-tiba dimarahi. Jumat sambil tutwuri hangiseni. Masuklah ke sana, ikutilah, isilah sedikit-sedikit dengan yang baik. Lama-lama mereka berubah. Makanya jangan kaget kalau ada wali-wali tertentu yang Kerjaannya masuk ke lokalisasi masuk ke baru masuk itu mereka membawa prinsip ini lah kalau orang-orang yang dilokalisasi nggak ada yang mau masuk dianggap haram dibakar saja ya nggak jadi dakwah yang sesat tetap sesat kalau mendakwai kalian yang sudah pinter buat apa? mengulis sampai dakwah itu kayak yang jelek maka jangan dimarahi kalau ada wali yang dakwah ke sana ya meskipun kalau kalian saya nggak percaya Ya, kok kajian ne lokalisasi kok kesana sana dakwah, Pak. Sudah kerja ya. Ngajari tahajud itu lho, Pak. Ya, tahajud kok sujud terus enggak mampu. Ya. Jadi, mereka ini duturiani seni di sithik-sithik. Ya bayangkan ya, saya bayangkan misale orang-orang mabuk, orang-orang pereman-pereman itu tiba-tiba ono kiai ikut duduk bersama mereka. Ndak usah kiai itu ceramah, yang mabuk sungkan dhewe. Lama-lama bisa bubar itu, ndak jadi mabuk di situ. Itu pendekatan kultural namanya. Oke, jadi Tuturi Handayani, Tuturi Hamisani. Diikuti pelan-pelan diubah pelan-pelan. Jangan dimarahi. Jangan disesat-sesatkan, dikafir-kafirkan nanti mereka lari dari Islam nah itu strateginya Sunan Kali orang Jawa suka dengan kesaktian-kesaktian Sunan Kali masuk lewat jalur itu orang Jawa suka dengan wayang masuk lewat wayang suka dengan lagu-lagu, masuk lewat lagu-lagu itulah tutfuri handayani tutfuri Masyarakat masyarakatnya jadi enak menerimanya gitu Oh ternyata agama baru ini sama aja tuh kayak milik kita Jangan-jangan lebih sempurna Kan orang mikirnya sana. Oke Makanya orang Jawa yang suka sakti-sakti Sunan Kali Joko menunjukkan Wah aku Yesus sakti Bahkan lebih dari mereka Itu kan masuk pelan-pelan sambil ngisi Sama kayak Nabi Muhammad turun di Arab Orang Arab terkenal dengan dunia kepenyairannya masuk dengan Al-Quran. Punya nilai sastra yang luar biasa. Jadi tidak datang tiba-tiba dipukuli semua biar masuk Islam. Ditarik pakai Al-Quran. Yang nilai sastranya luar biasa. Dan yang terakhir, anti-konfrontasi. Jadi prinsipnya mengambil ikan tapi airnya tidak teruk. Kalau airnya keruh Itu ya semua ikannya bisa mati Enggak jadi ngambil ikan Bahkan dainya juga bisa ikut mati Kalau kamu dakwah dengan keras Terjadi kerusuhan Enggak cuma yang rusuh yang korban Kamu sendiri bisa juga jadi korban Maka mancinglah Tidak dengan mengeruhkan airnya Hasilnya ada tapi Airnya enggak keruh itu strategi keempat dari Sunan Kalijogo. Jadi cabang yang berbeda nanti dengan gayanya Sunan Giri yang masuk ke politik dengan gayanya sendiri nanti ada Giri Prapan itu dan seterusnya. Strategi dakwah yang berbeda. Tidak ada yang salah asal konsisten dengan niat dan teorinya masing-masing. Yang jelas Sunan Kalijogo. lebih diposisikan akhirnya oleh orang Jawa sebagai gurunya orang Jawa dalam banyak kasus selalu yang disebut Sunan Kali Jogo yang tadi nama Kali Jogo ini juga sebenarnya kontroversi, ada yang bilang karena disuruh nunggui tongkat di pinggir kali oleh Sunan Bonang. ini yang banyak orang kritik masa cuma nongkrong di pinggir kali wajati wali banyak yang kritik gitu ya dari sebenarnya itu lagi-lagi mitos-mitos simbolismo yang harus kamu baca secara konotatif kalau istilah Kalijaganya sendiri ada yang bilang, ya karena setelah nanti Sunan Kalijago ini setelah berguru ke Nabi hitir kan pulang itu, pulang itu dia nggak balik ke Tuban, tapi nanti ke Cirebon yang di desa Kalijaga itu dan di Cirebon itu nanti petilasannya diapit dua sungai dan menurut ceritanya masyarakat di antara kisahnya Sunan Kalijaga di sana itu kegemarannya Sunan Kalijaga itu punggung di sungai. Punggung ngerti ya? Ya, jadi berendam di sungai. Nah, itu makanya terus lama-lama dikenal sebagai Desa Kalijago Sunan Kalijaga. Kapan-kapan silahkan ke sana. Masih ada petilasannya masjidnya masih ada. Di sana ada mitos tentang kera. Jadi kera di sana itu Kalau Jumat kalau hari biasa itu dimana mana ketemu kalian Kerla tapi kalau hari Jumat dia akan ketemu. Kamu cari di mana saja enggak akan ketemu. Ah itu mitosnya dulu ada warga yang waktunya salat Jumat diperintah salat diminta-minta salat Jumat sampai Sunan Kali Joko sendiri menemui Mbok kamu salat Jumat dia enggak mau. Akhirnya Sunan Kali Joko jengkel terus balik badan sambil bilang sing ra gelem salat ya koyo monyet. Nah koyo bedes Akhirnya dia berubah jadi monyet. Terus mitosnya di sana jumlah jumlah kerah di sana itu 77 dan gak akan berkurang, Gak akan bertambah kalau hari Jumat berkurang 1. Nah, yang yang tadi dikutuk oleh Sri Kali jadi manusia terus setelah jumpa, tapi Jumat balik lagi jadi kerah. Nah, itu mitos-mitosnya. Ayo bacalah secara konotatif. Jadi, ya, itu pasti ada maknanya simbol-simbol itu. Tergantung kita membacanya. Eh, itu strategi dakwahnya. Kita masuk ke simbolisme ya. Deworuci, Deworuci itu ini kisahnya salah satu pendowo. Pendowo itu saya sengaja enggak memasukkan filsafat wayangnya Sunan Kalijoko di ngaji yang ini. Kapan-kapan kita ngomong khusus tentang filsafat wayangnya. Hanya karena ngomong ajaran saya harus singgung Deworuci. Jadi Deworuci ini. Kisahnya ketika pendowo yang kedua, Warkudoro itu dihabisi oleh gurunya, Residurno. Disuruh nyari air Prawitosari. Sari. ini pendowo yang tidak cerdik, tidak pinter, lugu, tapi punya kekuatan luar biasa. Dan karena yang nyuruh gurunya, meskipun tidak masuk akal, dia berangkat. berangkat yang pertama ke satu hutan di gunung. Namanya hutan Tik Brasoro dan hutan Reksangka. Di sana dia enggak nemu air, ketemu dua raksasa namanya Ruk muka dan Ruk mala. Tarung sama raksasa, menang dia, tapi nggak nemu airnya terus kembali lagi ke gurunya. Terisi Durna. Resi heran, padahal itu disuruh ke gunung itu biar ketemu raksasa itu dan kalah dan tewas. Tapi bisa pulang menang. Terus sama Resi kalau gitu kamu kembali lagi airnya nggak ada toh. Kamu cari di tengah samudra, Jalan kaki, nggak boleh naik kapal. Saudara-saudaranya mengingatkan, kamu itu dihapusin sama Resi Durno. Tapi dia nggak peduli. Loh, yang nyuruh guru eh, ya harus dilaksanakan apapun yang terjadi. Jalanlah dia ke tengah samudra. Di sana dia ketemu ular naga. namanya Naga Amburnawa makanya kapan, mungkin di momen tertentu kalian lihat gambarnya Warkudoro yang dililit oleh ular naga besar itu bagian dari ceritanya Dewa Ruci dan naga itu kalah tapi masih bingung Warkudoro lihat terus airnya itu dimana saat dia nyari-nyari di pantai dia lihat anak kecil anak kecil ini wujudnya persis kayak dirinya tapi ku kecil itulah Dewa Ruci nanti ada dialog-dialog panjang yang sangat mirip dengan dialognya dia dengan Nabi Fitir. sampai terakhir ada Dewa Ruci ini nyuruh masuk kamu masuklah dalam diriku Anwar Kuduro bingung dah, aku tinggi besar kayak gini masuk dalam dirimu yang kecil seperti apa katanya Dewa Ruci masuk aja dan akhirnya masuk lewat telinga ceritanya Dan di dalam dia melihat macam-macam pengalaman yang luar biasa nanti di Dewaruchi ada ceritanya. Detailnya, ureannya menurut saya nanti di Suluk Linglung. Apa saja teori yang dari sana. Malam ini kita lihat sedikit-sedikit. Dan ini sangat simbolis Orang yang sangat awam yuk. seneng aja lihat cerita kayak gitu ada tawuran dengan naga, ada tawuran dengan raksasa dan macam-macam. Nanti begitu ilmunya meningkat dia akan paham. Oh mungkin yang dimaksud kan jengsunan itu dulu ini simbolnya ini itu simbolnya itu. Itu yang dimaksud dakwah pelan-pelan. Tidak ujuk-ujuk langsung diajari manunggalin Gusti Diajari wah datul wujud kita harus itihat sama Allah oh, pening Tapi kalau pakai teoruci, pakai cerita-cerita kayak gini mungkin sementara akarnya nggak nyampe dia hanya cerita biasa nanti pada saatnya ilmunya tambah wawasannya tambah cerita ini jadi luar biasa sama kayak lagu-lagu lir ilir dan lain-lain sementara wawasanmu belum nyampe ya dia cuma lagu anak-anak biasa saja tapi nanti ilmumu tambah wawasanmu tambah dia jadi luar biasa itulah yang Bikin Al-Quran selalu nyuruh, bacalah. Selalu nyuruh kita, pahamilah dirimu dan lingkungan sekelilingmu. Jangan merasa sudah. Belum. Semakin nanti wawasanmu tambah, semakin kamu paham. Oh, selama ini saya pahamnya hanya sampai level ini. Ternyata bisa lebih dari itu. Jadi, jangan di satu titik pun kamu merasa sudah paham. Tentang apapun. Karena pemahamanmu saat ini sebatas sejangkauan wawasanmu. Siapa tahu nanti wawasanmu tambah, ya kamu lebih luas lagi pemahamanmu. Maka jangan berhenti. Cari ilmu harus terus. Minal masyiral lati. Okay, simbolismenya itu ya. Saya tulis di situ. Kalau Dewa kisah Dewa Rujuk, sebenarnya simbolisme cerita Mang Nunggaling Kamulakusti. Air Perwitosari itu ilmu sejati. Kalau gunung sama hutan itu ya simbol halangan-halangannya. Rukmuga, rukmala itu halangan juga, halangan namanya kamukten dan kamulian. Kalau kamukten itu hubungannya sama kekayaan materi, kamulian itu kekayaan spiritual, status sosial orang mulia dan mukti. Ini juga jadi halangan kalau bagi orang sufi. Sering-sering orang berhenti di situ atau jadi merasa besar di situ, duitnya tambah banyak. Apa-apa bisa dibeli Segalanya Bisa dipenuhi Mukti sudah hidup kita Apalagi terus status sosialnya meningkat Mulia kita di tengah masyarakat Dan ini harus dikalahkan Jangan sampai Kemuliaan dan kemuktian ini Menjadi penghalang kita ketemu Sama Allah Karena kita merasa besar, merasa penting Merasa apa Lebih dari yang lain Itu harus ditaklukkan juga Termasuk ular naga, nafsu, hasrat, ego. Kalau raksasanya kalah, ular naganya kalah, kita akan ketemu Dewa Ruji. Ilmu sejati Itu nanti simbolismenya. Kapan-kapan kita bedah lebih detail.